Sopesial untuk teman-temanku yang datangnya dari Jepang. Dipersilakan untuk bergabung kembali bareng bersama. Yuh, palapa! Wow mantap kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ju Pala Pak luar biasa